Al ya Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina min ladunka rahmah wa limna min ladunka ilman Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim Sallallahu ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Amin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sabbihi ajmain Qala Mu'alifu rahmatullah Talat Nafana bihi Wa biulumu Fidarin Amin Wa qala Yakunul khairi Fil aksari Shakaan Fil haali Hilwan Fil maali Wa matal Fa'ilihi Matal Matalul Lazi Yasa'ad Fil aqba al La yajid Ar-raha حتى ينتهي إلى أعلاها والشر يكون في الأكثر حلوا في الحالي وشاقا في الاستقبال ومثل فاعله مثل الذي يقع من ذروة جبل أو بيت أو بيت لا يجد الألم حتى يقع على الألد يا حبار بالله Benalaul Haddad, rahimahullah, rahmatul Ablor, ingin menjelaskan kepada kita perihal kebaikan dan keburukan yang selalu datang kepada kita, atau selalu terpampang di depan kita, atau selalu kita berambisi atau Selalu kita digoda untuk melaksanakan kebaikan atau keburukan Kebaikan Ada orang-orangnya Yang mendukung kita melaksanakannya Keburukan apalagi Banyak orang-orangnya yang mendukung kita untuk berbuat kemaksiatan Tapi Antara dua Golongan tersebut sangat signifikan perbedaannya dan jumlah populasinya. Kenapa demikian? Iya, kalau mencari orang membantu kita berbuat maksiat banyak. Kalau mencari orang membantu kita berbuat kebaikan sedikit zaman sekarang. itu yang terjadi. Sallatun na walina wa galilun minal Akhirin orang dulu iya oleh karenanya di zamannya Nabi itu ketika di zaman Sahabat itu al-amal khair minal al-ilm jadi mengamalkan itu lebih baik daripada menyebarkan ilmu atau belajar ilmu di zaman Sahabat kenapa demikian iya karena, karena semuanya itu sudah jelas dengan penjelasan dan arahan dari Nabi kita Muhammad SAW Kecuali hanya untuk melaksanakannya saja. Oleh karena itu para Tabiin, begitu pula para Tabi'it Tabiin tidak pernah melihat orang yang paling bertakwa melebihi daripada sahabat, sahabat Nabi. Tidak pernah melihat orang yang paling istiqomah melebihi daripada Sahabat Sahabat Nabi. Tidak pernah melihat orang yang paling tawaduk melebihi Sahabat Sahabat Nabi. Tidak pernah melihat kepada seorang yang paling zuhud di dunia ini melebihi daripada Sahabat Sahabat Nabi. Nah, jadi mereka itu lebih Mengedepankan amal daripada ilmu Penyebaran ilmu kurang Belajar ilmu kurang Karena sudah telah sana semuanya Berkat adanya Nabi kita Muhammad SAW Di antara mereka Maka setelah era mereka Sahabat Nabi, para tabi'in ah, Maka di era itu sudah lain Mengamalkan Ilmu itu tidak lebih baik Tapi justru menyebarkan ilmu dan belajar Itu lebih after daripada mengamalkan ilmu Tanpa dasar ilmu Mengamalkan suatu pekerjaan Tapi dasar, tanpa dasar ilmu Nah, Itu bagi mereka itu lebih baik seperti itu nah, Kenapa? Walaupun mereka itu tidak tertuntut Untuk melaksanakan ilmu, sudah mereka melaksanakan Itu tabiin. Tapi mereka lebih mementingkan keilmuan Karena di saat itu adalah Masa-masa Yang perpindahan Antara masa sahabat yang mereka itu semuanya berupa ilmu Ucapannya diri mereka berkat didikan Nabi kita Muhammad SAW Maka itu adalah masa transisi tabiin itu Tabiin yang bertanggung jawab untuk menyampaikan ilmu kepada selanjutnya Dan sampai pada hari ini sampai kepada kita itu mereka para tabiin Oleh karenanya mereka itu lebih menyibukkan diri Dengan belajar, menghafal, menuntut ilmu ke tempat yang berjauhan karena sahabat nabi, begitu meninggal nabi SAW maka mereka itu berpencar bukan semuanya di Madinah bukan semuanya di Mecca tapi mereka itu berpencar untuk menyebar luaskan agama yang mereka dapatkan mandatnya langsung dari nabi kita Muhammad SAW nah, jadi mereka semacam itu nah, baru kemudian era-era berikutnya itu adalah menggabungkan antara ilmu dan amal kalau cuma amal saja tanpa ilmu nggak sah, atau ilmu saja Tanpa pengamalan, tidak sempurna Jadi semua harus menghubungkan Antara kedua-duanya Jadi zaman sahabat Nabi Orang yang baik banyak Orang yang tidak baik sedikit Begitu pula para tabi'in Begitu pula para tabi tabi'in Tapi tambah mundur, tambah ke belakang Tambah Sedikit orang yang Berpegang teguh dengan agama sampai kita berada di zaman sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya tiyalikum zamanun almutamasyk bidinihi kalqobit alal jamur. Bakal datang kepada kalian suatu zaman di mana pada zaman itu orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti kita ini. Salat lima waktu dalam keadaan jamaah, pakai jilbab masih mau belajar, mau melaksanakan bakti sama orang tua, materi, nomor berapa, gak penting, yang penting akhirat. Nah, itu orang semacam kita itu sedikit. Dan orang semacam kita itu akan berusaha, mau tidak mau, mereka itu ingin menggoyahkannya, supaya mereka mendapatkan teman. Dan kita semua menjadi temannya mereka. Gak ada yang beda. Sebagaimana Allah Ta'ala tidak suka melihat kita itu beda dengan yang lainnya, itu yang mereka suka. Karena apa? Mereka ahli maksiat, kita juga harus ahli maksiat. Itu menurut mereka, gitu sehingga mau tidak mau lingkungan yang ada itu itu akan menuntut kita, membawa kita, menggiring kita kepada perbuatan perbuatan yang maksiat nah oleh kanannya disitu supaya kita paham, karena seseorang itu berhasil di dalam melewati suatu ujian Allah di dunia ini adalah kalau dia itu bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk yang baik dilaksanakan, yang buruk ditinggalkan itu orang yang bakal selamat nah masalahnya kalau orang itu gak bisa membedakan, mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah mana yang baik, mana yang buruk mana yang batil, mana yang hak, ya susah karena dia gak tahu, gak bisa membedakan mereka gak tahu. yang di luar sana bahwasanya melihat perempuan lawan jenisnya dengan syahwat itu ataupun dengan tanpa syahwat yang seperti kita lihat di luar itu Itu dosa Tahu mereka? Tidak tahu Mereka tidak tahu bahwasannya mengangkat suara Di atas suaranya suami itu dosa Mereka tidak tahu Kalau seumpama seorang anak itu Sampai mengangkat suara di atas suaranya orang tua Itu dosa Besar malah dosanya Mereka tidak tahu nah, Yang repot itu semacam itu Mereka tidak memosisikan diri Dalam posisi yang tahu Membedakan antara hak dengan yang batil yang baik ataupun yang buruk. Maka di sini yang pertama kali kita harus tahu, kita harus tahu di dunia ini semuanya ada orang baik, ada orang buruk, ada tindakan kebaikan, ada tindakan keburukan, ada tindakan taat, ada tindakan maksiat. Nah, itu. Kalau sudah kita tahu, nah kita pilih yang mana? Nah, tinggal kita harus mengmanage hati supaya kita lebih condong, lebih memilih kepada yang baik. Nah, tapi kalau seumpama yang pertama saja kita tidak bisa membedakannya tidak bisa melaksanakannya karena ketidaktahuan kita sebagaimana sudah sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran bahwasannya setiap orang itu tidak akan dilahirkan dalam keadaan mengetahui tapi dalam keadaan bodoh tidak tahu apa-apa Rasulullah juga menegaskan dalam adiknya Qullumuludin yuladu alal fitrah innama abawahu yuhawidanihi Ayu nasironihi, ayu majisanihi. Semua bani Adam, semua yang terlahirkan dari manusia itu dalam keadaan fitrah bersih, nggak tahu apa apa. Mau jadikan apa? Bisa. Jadikan artis, bisa. Jadikan jahat, bisa. Jadikan orang alim, bisa. Siapapun dia, unsurnya dari manapun, dari elemen apapun, bisa. Tergantung kepada siapa yang mewarnai, siapa yang mendidik. Ina maabawahu, kedua orang tuanya. Kalau ada Kalau tidak ada kedua orang tuanya Ya kedua Orang yang mendidiknya Daripada laki atau perempuan Karena karena Yang namanya anak laki atau anak perempuan itu Membutuhkan kepada seorang pendidik Dari seorang laki dan dari seorang perempuan hmm, ah, Oleh karanya Tetap dengan menggunakan kalimat Inna ma'abawahu Karena yang namanya ayah itu Bisa jadi ayah melahirkan Ayah yang mengajarkan Dan ayah mertua kita Itu juga ayah Ayah yang mewarnai anak tersebut sehingga menjadi Yahudi, jadi Nasrani, menjadi Majusi, Amin, nah itu semua kedua-duanya. Nah, nah, jadi tidak mungkin seorang itu bisa mengetahui membedakan antara hak dengan yang batil kecuali kalau dia itu belajar. Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Shalallahu Alaihi Wasallam. Shalallahu Alaihi Wasallam. Shalallahu Alaihi Wasallam. Hiyal Salallahu Alaihi Wasallam. Hiyal Salallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allah Akbar. Layah, illah, ilah, allah. Allahu Akbar La Ilaha Illallah Wallahu Akbar. Ya Rasulullah, ya Tamadul Rasul, ya Tamadul Rasul, ya Sholawat, ya Darajat, ya Nabi, ya Hablum, ya Muhammad. Allah bariklah naderi naderi rauhul barikah marzana rauh. Shallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kunci utama kita mau jadi orang baik, itu kita harus tahu. Bagaimana mungkin kita akan menjadi orang baik kalau kita enggak tahu mak yang namanya kebaikan kayak gimana sih? Yang namanya keburukan kayak gimana sih? Gitu. Nah makanya sumber utama seorang itu menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat atau keduanya itu adalah ilmu. Orang yang belajar sukses. Sebagai pedagang sukses. Sebagai seorang pejabat sukses. Sebagai seorang yang alim sukses. Harus belajar dulu. Tidak ada orang yang nggak belajar langsung jadi orang alim. Jadi pejabat, jadi pemimpin, jadi orang kaya. Susah. Belajar walaupun dalam bidangnya yang menjadikan dia itu kaya. Yang itu belajar, kuncinya itu belajar. Jadi harus kita tahu dulu mana kebaikan, mana keburukan, mana kebenaran, mana kebatilan. Yang mana orang lain baik itu, dan yang mana orang lain yang jelek itu, nah, supaya kita bisa membedakan. Nah, kalau sudah kita bisa membedakan, oh ini orang buruk, hati-hati jangan terlalu dekat, karena dekat bersama mereka itu sangat berpengaruh ke dalam pendirian kita keimanan dan keyakinan kita makanya kan bisa katakan kan, kalau ada anak pondok satu tahun gak pernah pulang ke rumahnya lalu dia pulang tiga hari aja tiga hari kumpul bukan dengan sejenis mereka artinya bukan ahlul ilm, maka balik ke pondok sudah berubah tiga hari saja jadi pengaruhnya itu luar biasa pengaruh teman, pengaruh lingkungan pengaruh keluarga itu sangat luar biasa Nah, oleh karenanya, diantara obatnya, hati yang bersih itu adalah berteman dengan orang-orang yang seolahnya ya mungkin kita akan mendapatkan kebersihan hati kalau kita tidak berkumpul bersama mereka. Kenapa? Dengan kita berkumpul bersama mereka, setiap apapun yang kita lakukan daripada kesalahan, noda, dosa, nista, dan sebagainya, itu pasti akan ditegur oleh mereka. Jangan, jangan. Atau paling tidak kita malu. Berbuat itu di depan mereka itu malu. Ah, saya tidak bersih hati. Nah, tapi kalau kita berkumpul sama orang-orang yang tidak soleh, bahkan mereka itu merasa takjub, merasa heran, akhirnya bikin kita ujub, bikin kita riat dan sebagainya. Atau justru kita itu akan ikut kepada mereka, bukan kita yang murni mereka, kita yang terwarnai oleh mereka. Jadi kalau kita sudah tahu ini ahliil hak, ini ahliil batil ikuti yang ahliil hak, kumpul sama ahliil hak. Kamu tahu kan? Yang namanya orang yang tidak punya ilmu itu adalah Calon-calon Bakalan-bakalan menjadi orang yang sengsara Dunia akhirat Silahkan catat Silahkan diteliti Akan kebenaran apa yang Ustadz Jadikan sebuah rumusan kehidupan Kamu nerima jodoh gampang Mau bahagia kamu cari orang punya ilmu kalau mau sengsara cari orang enggak punya ilmu. Nah, karena enggak mungkin, enggak mungkin nonsens, mustahil seorang itu menjadi orang baik kecuali dengan belajar dulu. Bagaimana caranya menjadi orang baik? Enggak mungkin ada orang bahagia kecuali belajar dulu bagaimana cara jadi orang bahagia. Masalahnya, yang kita cari dalam kehidupan ini berupa kebahagiaan, kesejahteraan, Keamanan, kesontosan itu semua itu berkaitan dengan ketaatan. Sholat lima waktu, rajin. Taat sama orang tua, dilaksanakan. Zakatnya dikeluarkan, aman. Hartanya gak bakal berkurang, zakatnya udah dikeluarkan. Hidupnya bakal enak, tenang, aman. Hatinya juga akan selalu gembira. Kenapa? Dia gak dulhaka sama orang tua. Sehingga rizu Allah pada kita. Kalau rizu kepada kita, semuanya diberikan. Semuanya digampangkan, urusan kita digampangkan. Terus, sholat lima waktu dilaksanakan, semua kewajiban dilaksanakan dan semua yang dilarangnya juga ditinggalkan. Nah Orang yang semacam ini bahagia. Kenapa? Dikatakan bahagia. Orang yang banyak dibacok-bacok orang yang dipenjara dan sebagainya itu karena siapa? Ulahnya orang lain dah. Hm? Karena ulahnya orang lain? Apa ulahnya sendiri? sendiri, akhlaknya gak baik gak pernah jaga ngomongnya itu gak pernah diatur ngomong sana nyakitin ngomong sini nyakitin suatu waktu, iya ketepatan dia banyak ngomong kepada orang-orang yang rendah yang lemah ketepatan dia itu ngomong yang menyakitkan kepada orang yang punya kekuasaan atau yang bisa bertindak kepadanya habis dia dikebukin orang, dijauhin orang dan sebagainya jangan salahkan siapa-siapa salahkan diri kamu sendiri, kamu menyebabkannya penting ya. Kamu menzalimi hartanya orang lain, harta waris abahmu dikuasai, sakit hati keluarganya, yang jadi haknya mereka kamu rampas. Suatu waktu mereka itu nggak kuat memendam kedengkian, kebencian kepada kamu akhirnya celurit. Siapa sebabnya? Ya kamu sendiri. <laughs> Jadi orang yang orang yang ahli makzun nggak bakal senang gitu nggak bakal senang. Emang enak dibenci orang, gak enak dibenci orang. Emang enak dihasuti orang nggak enak. Didoakan orang yang nggak enak nggak enak gitu. enak. Orang lagi duduk di halte. Tahu halte nggak? Tempat penungguan bus itu loh. Kali orang desak semua gitu Ya dipanggil kan tidak ada halte di sini sini ada hal daya depannya. <laughs> Lagi duduk nunggu bis, mm, pusing. kurang ngajar tuh. Siapa yang kencing di sini? semoga Allah bikin dia sengsara. Ah. Didoakan yang enggak enggak malah sama orang ini. salam enggak ndok yang doa, namanya juga Allah taala memerintahkan kita untuk berdoa. Untuk Uni, astajabulakun. Bradika, kan bebas dia mau berdoa. Nah, dia merasa dizalimi. Ini harusnya tempatnya enak-enak untuk kita menunggu bis dikotori dengan kotoran, jadinya tempatnya itu pesing. Siapa yang sebabkan dia? Didoakan yang enggak enggak ya, jangan salahkan dia, salahkan kamu sendiri. Kenapa kamu bikin masalah gitu? Angit dah. Nanti semua kesengsaraan itu contoh saja, contoh saja. Kalau orang itu ahlaknya baik, ahlaknya baik, tawadu bersih hatinya, suka menolong orang lain, nggak pernah iri dendki, ya. selalu dia itu menyenangkan, senyum terus, nggak pernah itu cemberut. Sehingga walaupun giginya merongos, tapi dia tetap kelihatan kayak senyum. Asik kan? Ada yang mau ganggu dia? Kalaupun ada yang mengganggu dia? ih eh, takut. Kenapa? Walat loh. Dia ini Masya Allah orangnya. Nggak pernah ganggu orang. Takut. Orang yang mengganggu, kakut. Itu loh maksudnya Ustaz katakan yang namanya kebahagiaan itu selalu identik dengan ketaatan. Yang berpegang teguh dengan syariat pasti bahagia hidupnya. Umat kita lah, ya Allahumma khroja waizukumin haydu. Umat <tikila> awak <'allahu> kalau Allah fahua, nggak usah dipermasalahkan orang. Orang itu nomor berapa yang penting Allah. Apa kata yang Allah? Kita harus begini, ikuti. Fahim? Sementara haknya kita, dari mereka serahkan pada Allah. Allah akan habiskan itu mereka semuanya. Nggak usah kita. Kalau kita balas, sesakit habis si balasan kita. Kalau kita disakiti. Tapi kalau Allah yang balas. Jadi sangat sakit pembalasan Allah Jangan sampai kamu berpikiran e, Kalau aku kalau aku jam begini Tambah jadi Kalau kita menjadi seekor kambing di depan musang Tambah jadi, kita diterkamnya Salah itu Fahim, Itu bukan Bukan aturannya Nabi Muhammad SAW, Bukan ajarannya Nabi Muhammad Tapi jadilah kambing Walaupun depan harimau Walaupun depan musang Walaupun depan buaya Jadi kambing Karena apa? Pemilik kambing itu selalu mengikutinya. Pemilik kambing itu punya bom, punya tank. punya segalanya. Ada musang mau mau menerekamnya, tinggal tembak gorm, mati habis. <laughs> ada harimau yang mau menerekamnya, enggak ada aman. Mau di mana saja yang penting jadi kambing. Jangan pernah jadi musang. Mau jadi musang? Jadi kambing mau? Heem. <laughs> Nah, jadi maksudnya, biarkan kita jadi orang yang didalimi. Jangan jadi orang yang zalim. Aman. Aman. Hidupnya enak. Senang terus. Nah, kita dikatakan orang begini, ada yang bela. Nggak usah kita bela diri. Orang yang bela. Oh enggak, anak tau sendiri. dia orangnya baik, nggak pernah ganggu orang. Kok ini bilang gitu sih? Itu fitnah tahu. Ah, orang sendiri yang bela. Bukan kita. Kalau orang baik seperti itu. Nah, jangan mau dibodoh-bodohin setan. Ya. Jadi setan itu selalu menjerumuskan kepada kalian... Supaya ada masalah... Kalau ada masalah, timbullah... Masalah baru... Jangan-jangan bikin masalah... Bermanusia jangan bikin masalah... Kalau mau buat masalah, biarkan masalah itu sama Allah... Serahkan sama Allah... Jangan kita buat masalah... Yang penting kita... Tidak mengganggu orang lain... Kalau orang lain mengganggu, serahkan kepada Allah... Itu masalahnya Allah, bukan masalah kita... Nekmat hidup dunia... Itu ajaran Nabi. Oleh karenanya, setelah kamu tahu dua hal tadi... Yang pertama... Kamu harus bisa membedakan, Fahim? kamu harus tahu di antar manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang kedua, kamu harus bisa membedakan dengan apa? Dengan ilmu belajar. Makanya kan disebutkan oleh seorang Sufi, a'rifus sharra li sharri, walakin li faman lam ya a'rifis sharra, yaghi. Aku itu melakukan atau mengetahui berusaha mengetahui ke, ke, kejelekan itu bukan untuk melakukan, yang enggak. Tapi supaya aku itu menghindarinya, karena biasanya kalau orang itu tidak tahu akan sebuah keburukan, biasanya dia itu terjerumus ke dalamnya. Nanti enggak? Arief Syarif Lali Syarif. Aku aku itu berusaha mengetahui, mempelajari tentang sebuah keburukan. Itu bukan untuk melakukan sebuah keburukan, tapi untuk supaya waspada. Karena biasanya orang yang tidak tahu dengan suatu keburukan, dia itu terjerumus ke dalamnya. Nanti enggak? Nah, yang ketiga Ini yang diajarkan Al-Hadad Caranya Supaya kita ini Selamat Daripada keburukan Dan Melaksanakan Segala macam kebaikan Ingat katanya Al-Hadad Al-khayru Fil-aksari Syakon fil-hali Kebaikan itu Biasanya Umumnya Ini sifatnya kebaikan Kan kita harus tahu kan Kebaikan kayak gimana Keburukan kayak gimana Kebaikan itu Pertamanya biasanya itu sulit untuk dilakukan. Mem sulit untuk dilakukan sya'kon fil hali, jadi sangat sulit untuk kita lakukan. Helwan ya? fil ma'ali tapi manis dirasa di masa yang akan datang sebagai akibat dari kebaikan itu. Permisalannya sama seperti masalufa ilhi masaladias adu fil ogbah al khasud, seperti orang yang naik dataran tinggi yang sangat menjulang. Kamu pernah naik gunung enggak? Hah? Naik, naik ke puncak gunung pernah enggak? Pernah. Apa yang kamu rasakan? Capek kan? Letih kan? Tapi begitu sampai di atas, asy, udaranya dingin. Kayak pemandangannya indah, semua bisa kita lihat. Nikmat lega rasanya tuh sampai di atas tuh lega gitu loh. Iya kan? Nah, itu nikmatnya. Tapi awalnya sulit, naiknya capek banget. Fem, sampai di atas oh kayak gini tah. Oh, ya. jadi banyak hal yang didapatkan olehnya. Nah, itu. Perumpamannya seperti itu. Mau sholat duha capek. Mau sholat tarawih capek. Mau belajar di pesantren apalagi bertahun-tahun capek, tapi enggak tahu hasilnya. Itu kenapa itu bahagia? Belajar, nyantri Kenapa itu gak bahagia? Gak pernah mondok Kenapa itu orang dihormati orang Disenangi orang? Ya, belajar dulunya Yang itu kenapa di penjara? Gak pernah mondok Nah gitu Ngerti gak? Jadi, pertamanya sulit Makanya kan berenang-renang Ke Berrakit-rakit Ke hulu Berenang-renang ah kalau bisa jangan pakai berenang-renang lagi. Berrakit-rakit ke hulu. Dia itu loncat ke tepian. Selesai sudah. itu. Nah, berenang capek lagi masih. gitu. Nah, artinya apa? Bersakit-sakit dulu. Orang kaya itu gak mungkin langsung jadi orang kaya. Kecuali setelah menjadi orang yang biasa dulu. Bekerja, hemat, berusaha. Baru jadi orang kaya. Orang alim. Gak mungkin langsung jadi orang alim. Dia itu belajar dulu. Pemda nah, bahkan kalau sekarang kita bandingkan kalian yang sekarang ini dengan keadaan Ustad dulu waktu Ustad belajar nggak ada apa apa-apanya. Ustad ini jadi kayak begini karena kalian itu kumpul sama kalian seperti dikatakan tadi oleh Ustad pengaruh lingkungan itu sangat besar. Ustad tinggal kumpul sama orang malas seperti kalian jadilah seperti Ustad sekarang ini. Dulu biar kalian tahu tanyakan pada teman-teman yang di Madinah. Nah, Ustadz ada beberapa rekor yang belum terpecahkan Sampai sekarang, kenapa? Karena pondoknya sudah ditutup dan Di Madinah itu pondoknya ditutup, jadi tidak mungkin terpecahkan lagi gitu. Apa rekornya Ustadz? Ustadz itu hafal Semua hafalan yang diwajibkan Dari mulai Zubat, Alfiyah, Doa Idhucuna Jawahatu Tauhid, Mulhatul Ayrob Dan lain sebagainya itu, 12 itu Dalam waktu 6 bulan, selesai Udah itu Dari kuatnya hafalan Zubatnya Ustadz Itu Ustadz E, bisa membacanya tanpa melihat sama sekali dan tidak salah dari awal sampai akhir dalam waktu satu jam seperempat selesai. Dari saking kuatnya, kalau yang start dulu, nah, itu nggak ada yang mecahkan satu jam seperempat ya. Coba nanti, nanti baca aja. Tapi dia satu jam seperempat, satu jam seperempat nggak sampai baca, ror, ror, ror, ror, ror, ror, langsung nggak salah. Start tidurnya dulu, hanya empat jam, dua jam malam, dua jam siang lainnya belajar kalau Ustaz seumpama pernah ngobrol-ngobrol seperti kalian itu kebanyakan ngobrol tuh 10 menit aja itu menyesalnya karena itu itu sampai seminggu lamanya nyesel sampai nyesek dada Ustaz gitu ya jadi itu waktu Ustaz belajar dulu hafalan yang Ustaz hafalkan itu bukan bukan kita yang kecil tahu kita minhaj, besar Ustaz berusaha menghafalkannya dan sudah sampai nya, Lalu Hafizan. Menantikan Ustaz. Mengganti hafalannya. Akhirnya Ustaz ganti. Jadi Diyadu Soleh. Diyadu Soleh. Itu adalah hafalan Ustaz terakhir. Kita Diyadu Solihin, semuanya. Semangat besar. Semangatnya itu tinggi. Tidak mau buang-buang waktu. Saya kalau belajar pada Hafizan itu. Pada Guru Ustaz. Itu merojaknya itu di sebelah kitab. Merojak sini. Merojak sini. Selesai ini. Nanti tulis. Ada yang penting tulis. Kalian. Sebelum datang begitu aja, enggak pakai dibaca dulu sebelumnya. Pulang begitu saja langsung plak langsung tidur, ya. Mana mau jadi orang alim kayak begitu? <laughs> jauh beda dengan kita, jauh. Ah ini pengaruh lingkungan namanya. Pengaruh lingkungan. Akhirnya saya jadi malas juga seperti kalian nah, makanya kalian jangan merasa tasmir fit itu kebalikannya yang tadi. Tasmir fit merasa oh, kita ini sudah luar biasa saat dibandingkan siapa? Hah? Nah, kalau kamu merasa luar biasa dibandingin siapa? Soalnya, bandingin siapa? Bandingkan yang di luar sana ya, itu kerucut-kerucut gitu. Hah? Kalau dibandingkan orang guru-guru kalian, nggak ada apa-apa nya kalian. Nah, nggak tiga. Nah, jadi kalau kita melihat kepada urusan keberhasilan, kesuksesan dalam urusan akhirat, terutamanya lihat kepada yang lebih atas. Lihat guru kita, lihat maha guru kita, lihat kakek guru kita, terus begitu, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidina Al-Imam Al-Alim Al-Faqih Syairazi yang mengarang kita muhazzab. Yang disyarahkan oleh Imam Nawawi menjadi 20 jilid itu. Muhazzab. Itu beliau punya guru berapa? Seribu guru. Dan beliau sebelum baca kitab kepada gurunya, diulang sebelumnya seribu kali, setelahnya seribu kali. Diulang dibaca tak. Kamu berapa kali? Hmm. Mari coba lihat. Mutu keilmuan sekarang. Ini lihat coba. Berapa kali? Yang jujur saja. Yang jujur nanti dapat jujuran. Berapa kali bacanya? Atau paling tidak niru. Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran. Yang mengarang. Sakran itu. Allah meneh tattu bidar billah. Tullum, Masya Allah itu. Nah, itu beliau setiap mau datang kepada guru. Untuk baca kitab. Dibaca sebelumnya 25 kali. Setelahnya 25 kali. Baru tinggalkan. Dibaca. 25 kali sebelumnya dan sesudahnya. Kalian berapa kali? Hah? Berapa kali kalian baca? <girly> baca, paling enggak sekali baca. Oh, ini yang akan paling ini yang dibaca, baca. Nanti setelah pulang baca lagi, ingat di sini. Paham, kecuali kalau kalian itu belajar seperti tujuan kalian semua, yang penting berkah, yang penting belajar, yang penting ya. <girly> Hey mah itu orang yang, orang yang banyak sulitnya nanti gitu. Nah, Jadi kita seperti ini, kita tidak pernah belajar Mana pernah Ustaz baca kitab Jarang Ustaz baca kitab, dengar YouTube, dengar ini ya. nah, Tapi dulunya Ustaz belajar sungguh-sungguh nah, Kenapa Ustaz tidak memutolak sebelumnya belajar dan sebagainya Ya habis yang diajari seperti kalian Suruh tanya, tanya apa enggak? Enggak ada yang tanya. Semuanya enggak ada yang tanya ya. Oh, yang ada Ustaz, oh masyaallah ya Ustaz gini-gini. Eh udah cukup berarti. enggak semua raja. Ah, Alhamdulillah. <laughs> jadi tidak repot-repot kita Cukup yang ada di sini itu yang dituangkan. Enggak, enggak? Nah, ngerti enggak? itu loh kamu. Mem, itulah kalian. Nah, jadi beda sama sekali jauh. Nah, oleh karenanya kamu harus tahu. Yang namanya kebaikan itu adalah suatu pekerjaan yang sulit. Pertama kali sulit. Tapi kalau sudah kita laksanakan, nanti akhirnya akibatnya itu baik. Senang. Nah itu. Sebaliknya, perbuatan buruk. Awalnya enak, tapi akhirnya enggak enak. Kalau seumpama ya, kalian tuh pergi ke penjara-penjara itu. Yang karena mencuri lah, karena memperkosa lah, karena narkoba lah, dan sebagainya. Tanya kepada mereka, apa sih yang kalian lakukan sampai an? Kalian mau betah di penjara seperti ini? Paling jawabnya membunuh. Berapa lama sih membunuh itu? Membunuh itu setahun tak lamanya? Hah? Paling memperkosa. Memperkosa itu berapa lama sih? Hah? Hem, gisem narkoba, gisem ganja. Berapa lama sih gisemnya? Tapi lihat akhirnya. Berbulan-bulan. Bertahun-tahun. Di penjara. Gara-gara itu. Nyesel gak? Kayak kira ada gak orang yang gak nyesel di penjara gitu? Senang. Mau dikeluarkan. Jangan-jangan. Aku masih betah di sini gitu. <laughs> ada kayak kira? <laughs> nah, coba tanyakan mereka. Pelajari. Kehidupan mereka itu pelajari. Biar kita jadikan sebuah pengalaman. Ternyata mereka itu melakukan suatu kemasyhatan sebentar. Dirasakan nikmatnya sebentar. Tapi kalau mereka tahu... Setelah merasakan kenikmatan memperkosa seorang wanita yang kenikmatan cuma setengah jam paling lama, 10 menit paling lama misalnya Tapi kemudian dia itu akan meringkuk di penjara sampai tahunan lamanya, pasti dia itu tidak akan melakukan itu Tapi kenapa kita mau melaksanakannya pada waktu itu? Karena pada saat itu kita bersama setan kita Dan kita tidak mempunyai benteng untuk menolak ajakan setan kita itu Nah, oleh karenanya kalau kita ingin selamat, ya kita harus belajar harus cari bentengnya dulu. Apa bentengnya itu ketakwaan, keimanan. Gak mungkin menjadi orang bertakwa kalau dengan belajar dulu. Belajar caranya melaksanakan kebaikan itu begini, menjauhi kemadzuratan, kemaksiatan itu begini. Tahu, oh berarti dia sudah tahu. Seperti kita sekarang sudah jalan dengan ilmu. Mem, ada ngelihat perempuan cantik. Hati pengen lihat. Ya kan? Siapa sih enggak mau melihat perempuan cantik? Namanya juga hawa nafsu pengen walaupun kita sudah punya yang cantik gitu tapi pengen kali rasanya beda gitu kali lebih cantik kali versinya lain kan macam-macam kan Barang macam-macam nggak Iya kan ah bisa jadi kan seperti itu juga ah itu saya tadinya bikin begitu kali kali kali makanya kata Nabi saw. Ijarohaitah coba ini ilmunya diajar karena Nabi saw. Ustaz masih ingat terus makanya kalau terjadi, Ustaz langsung praktekan, selesai sudah. Iza roa min mahasinil marati fati ahlak fainal bid'ata wahidah wa ma'indah indah. Kalau kamu melihat kepada kemolekan seorang wanita, kecantikan seorang wanita, maka cepat-cepat datangi istri kamu. Kenapa? Barangnya satu. Yang ada pada perempuan yang kamu itu merasa terpesona dengan wajahnya atau keindahan tubuhnya atau apapun yang ada pada dirinya. Di dalam sini kan istri kamu juga ada kok, beda tah? Yang punya orang Madura sama orang Jawa beda gitu, ah? Beda, beda tah? Oh, saya nggak tahu, kalian lebih tahu. <laughs> beda nggak? Sama aja kata Rasulullah sama, barangnya sama, yang di Arab sama, yang di Inggris sama, di Amerika sama, barangnya sama. <laughs> Nanti ya. Nah, jadi kalau sudah kita datangi Subhanallah kalau sudah kita datangi istri kita selesai sudah hilang itu hebatnya orang yang sudah kawin tapi kalau seperti kalian ini ya masih jomblo begitu nah, itu yang bikin racun di dalam hatinya itu makanya kita Nabi saw. Anadratu an sahun masmum min sihami iblis yang namanya melihat pandangan dengan syahwat itu itu adalah racun. Fem, jadi suatu panah yang beracun. Jadi tidak langsung matikan. Tidak memang. Tapi sedikit sedikit menggerogoti terus. Lama-lama sampai mati keimanannya. Nah, tapi kalau orang sudah kawin. Lihat. Datang istrinya hilang. Yang di sini tadi. Kayak kayak gimana sih. Tadi wajahnya yang cakep tadi. Hilang udah Karena kita sudah datang istri kita. Tapi kamu belum kawin. Melihat perempuan, melihat laki-laki itu ingat terus, ingat terus, macam ini ingat terus, sampai berapa minggu ingat terus. Hah, pacun namanya. Nah, supaya tidak keracun, gimana? Jangan dilihat. Mem. Ada satu orang murid datang kepada kiai-kiai. Aku e, ingin belajar supaya aku tidak berbuat maksiat terus. Caranya gimana? Oh, gampang. Caranya gampang. Gimana caranya? Ya, sudah. Besok aku tunjukkan caranya. Gitu. Akhirnya apa? Aku perintahkan kamu pergi ke pasar, belikan pisang aku ya. Baik. Nah, tapi aku perintahkan kamu pasar dengan cara kamu bawa gelas ini, isinya air. Jangan sampai tumpah sedikit tuh jangan sampai tumpah ya. Kalau tumpah aku pukul kamu. Tumpah sedikit, ada satu orang muridnya yang disuruh ikut. Kalau oh, tumpah pukul gitu. Nah, jadi akhirnya dia jalan-jalan terus supaya nggak tumpah. Gimana caranya? Hmm? Lihat gelasnya terus, lihat gelasnya. Akhirnya apa? Sampai ke rumah. Alhamdulillah, kiai, tak tumpah. Katanya dia, tak tumpah. Alhamdulillah. Kamu lihat perempuan yang mana saja tadi? Tak lihat sih, tak lihat kiai. Konggal, oh tak lihat. Tak sempat. Habis lihat gelas terus. Ah, gitu caranya. Caranya seperti itu, gitu loh. Ah, Kau ngerti ya? Nah, itu cara supaya kita itu mempunyai benteng. Ah, jadi marah setannya marah kepada orang semacam itu, marah benar dia gitu. Nah, jadi seperti itu caranya, lihat ke bawah, menunduk. Jadi jangan menjerumuskan diri ke dalam perbuatan maksiat dengan coba-coba. Jangan coba-coba urusan maksiat jangan coba-coba. Urusan kebaikan silakan coba-coba. Ana pengen ah, katanya Rabi'a adawiyah itu setiap hari setiap malam salatnya seribu rakaat. Pengen ah coba-coba. Bagus. Coba-coba mulai dulu 100 rakaat gitu malam ini, besok 200 rakaat besoknya lagi di garis rokat, nanti 10 hari terakhir 1000 setiap malam bisa gak? coba-coba silahkan, tapi kok masyarakat jangan coba-coba katanya kalau lihat masyarakat itu nanti dapat apes, ya kan? coba apa yang tahu kayak gimana sih apes, jangan coba-coba takutnya lagi coba-coba pas mati gimana? sulh khatim akhirnya nanti? Nah, jadi itulah kita gak bakal didiamkan gak bakal dibiarkan yang namanya setan terus akan berusaha sampai kita hancur keimanannya, hancur moralnya, hancur akhlaknya, hancur segalanya supaya kita menemani dia. Mau? Nah, oleh karenanya Ustadz ajak kalian semuanya yang bukan murid sini asli supaya masuk bergabung di dalam organisasi kita. Apa itu? Nah, WWST CPR. Wanita-wanita soli hadalwa. Calon pendamping Rasulullah SAW. Caranya bagaimana ya? Harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Motivasi diri kita. Kalau kita ikuti ajaran Nabi Muhammad pasti senang, bahagia. Jangan ikuti mereka. M, televisi, jangan setel. Sneton itu paling bahaya. Nanti kita coba. Satu minggu, nggak ada televisi, nggak ada handphone. Yang biasa handphone, pegang handphone sekarang nggak boleh pegang handphone. Coba lihat, rasakan seminggu. Kamu sudah di sini seminggu. Gimana rasanya? Temat, tak ada apa-apa temat, -apa, jadi sudah lebih enak, hati itu lebih enak, gitu. Kenapa? Yang namanya televisi, yang namanya internet, yang namanya handphone itu adalah fitnah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Duhaimah, fitnah duhaimah, apa duhaimah ini? Yang tidak membiarkan satu pipi pun kecuali ditempelangnya. Aja, nah, balik. Kalau kita nelfon, gimana caranya? Kan begini caranya pegang gini taruh sini, kayak <takai> ditampar. Oh iya, iya. aduh, kayak <takai> tambah. Tidak membiarkan satu pipi pun kecuali tamparnya kata Nabi Muhammad. Tidak membiarkan satu rumah pun kecuali memasukinya. Ini adalah fitnah-fitnah duhai mak ini. Nah, jadi jangan kita coba-coba. Tapi kalau urusan kebaikan, enggak apa-apa kita coba-coba. Kemudian. Wa yakunu fil akthar hilwan fil hali wa fil istiqbali kebalikannya perbuatan yang buruk itu awalnya isih manis enak terasa tapi akhirnya sangat menyulitkan sengsaraan yang ada dan perumpamaannya ka ma salu fa'ilihi jabalin aw baitin la yajidul alama hatta yaqal al ard Perumpamannya sama seperti ini. Ketika kamu naik ke tingkat 27 misalnya. Paham? Tingkat 27. Udah itu kamu loncat dari tingkat 27. Enak enggak? Enak terbang. Sisi Kamu pernah kedupan? Kedupan enggak pernah. Tiandal loh. Sama sabar enggak pernah juga. THR sudah baik enggak pernah? Enggak pernah. Tanjung Kodok, gak pernah. Gak pernah. Nah, yang pernah itu kan ada permainan yang namanya Halilintar. Halilintar itu yang dibalik-balikkan gitu. Kalau Ustaz sih gak mau. Gak bakal mau, naik lagi. Dan Ustaz diajak ke situ gak bakal mau gitu. Sudah dibikin pusing, bayar lagi. Gitu. Ustaz sudah selalu bayar, suruh masuk, Ustaz gak mau gitu. Emang enak gitu. Apa enaknya? Kalau Ustaz ya, apa enaknya? Naik alun-alun itu dibikin geli sampai enggak bisa nafas kita. Hmm, diputar-putar-putar sampai enggak bisa nafas, takutnya luar biasa gitu. Udah itu suruh bayar lagi ya. Nah, tapi orang-orang itu heran, enggak tahu pikirannya gimana, apa kebalik apa gimana kok pengen lagi, pengen lagi. Apa nyenengmat? Ya mungkin nikmatnya kayak gini gitu. Nikmatnya orang dipontang-pantingkan itu, ya, kali sama seperti orang yang terjun dari atas itu ke bawahnya. Terjunnya sih enak, eh si, terjun udah itu jatuh gebek, ah baru sakit. Betul Orang kalau terjun, ya dari tinggi 27, matinya kapan? Ah, kalau sudah sampai ke bawah baru mati. Sakitnya kapan? Enggak sakit. Maksudnya tiada sakit, paling bingsan gitu, ya kan? Ah, tapi begitu bek, ah, baru sakit. Nah, itu, mak itu seperti itu, enggak terasa, emang. Tapi kalau sudah jatuh, ah baru kita terasa. Mau seperti itu. Nah, jangan ya biarkan kamu jadi seorang wanita yang salehah amin kemudian wogalah allay yabi anta tadabik huwati akhin yastatiu ay yamfa'aka fala jangan biasakan engkau mempererat atau mengangkat seorang saudara Yastati wa an yanfa'aka fa la taf'al. Yang dia itu bisa memberikan kemanfaatan kepada kamu tapi dia tidak melakukannya. Jangan engkau adakan persaudaraan dengan orang semacam itu, jangan. Enggak seharusnya seseorang itu mengikat persaudaraan dengan seseorang yang dia itu bisa memberikan manfaatan kepada kamu tapi dia tidak mau memberikan manfaatan itu. Betapa kita menjalin persahabatan dan persaudaraan dengannya artinya kalau kita itu mau bersahabat kalau kita itu mau mengadakan tali persaudaraan maka hendaknya kita lihat-lihat dulu saudara kita yang akan kita lantik sebagai saudara itu siapa baik itu di tingkat persaudaraan tingkat kekerabatan di tingkat perkawinan itu harusnya Kita itu lihat Lihat dulu siapa yang akan menjadi Sahabat kita, saudara kita Kerabat kita, suami kita Atau istri kita Nah, kenapa? Karena Nabi wa sallam telah bersadda Setiap orang itu Tidak tergantung kepada moralnya sendiri, enggak Setiap orang itu tergantung Kepada siapa teman-temannya Karena setiap orang itu akan terwarnai dengan lingkungannya. Nggak mungkin nggak, nggak mungkin nggak mungkin nggak. Makanya kalau saya ambil contoh anak pondok itu masya Allah baik selama masih di pondok. Kalau sudah keluar di pondok itu bukan jaminan dia itu masih baik. Kalau ada anak murid ustadz yang meminta izin hendak pindah pondok, silahkan ustadz gembira, fem. Karena apa? Di pondok ini sudah full. Jadi yang waiting list saja sudah 500 orang. Jadi kalau pindah dari pondok ini ke pondok lain. Alhamdulillah kita gembira. Nah, tapi kalau Soma berhenti, izin berhenti dari pondok ini. Lalu mau masuk ke fakultas. Mau masuk ke perguruan tinggi. Itu sesuatu kalau Soma kita ridoi, Berarti kita ridho anak kita ini bakal terjemus ke dalam kemaksiatan. Kita tidak mau ridoi. Jangan pakai izin seperti itu. Kita tidak akan izinin kenapa demikian, nah, karena kita tahu lingkungan itu gak bisa kita eh, menerapkan keadaan kita yang satu orang ini dengan keadaan orang yang begitu banyak, gak bisa bisa merubah, gak bisa walaupun kita itu harus mempunyai jiwa yang optimis untuk bisa merubah tapi, kekuatan yang ada itu sangat besar, arusnya itu sangat besar gitu. ngerti gak coba seumpama kamu itu masuk ke mall masuk ke mall ya kamu berteriak kepada orang-orang itu Eh, sekarang udah jam setengah derapan Nggak tahu tak kalian, waktunya sholat terawih loh <laughs> Kalau ada orang berkata begitu Di mal Di Tunyong Plaza misalnya Di Sogo Kayak gila, gimana mereka? Hah? Ini orang gila kali ya Iya kan? Nah, tapi, ini lihat tuh Kan kalau kita masuk mal Kan ada suara, suara apa itu? Suaranya sales-sales itu, Sales-sales Ya bilang ayo cepat-cepat. ah di sini. Itu baik itu ada ada diskon 100%. Ini ada diskon 50%, ada diskon. ada malunya. asik, Ayo cepat cepat ke sana. Iya, nah itu. Maksudnya? <laughs> itu perumpamannya seperti itu. Kalau ada orang yang berteriak bahkan dengan mikrofon pun berteriak semacam itu wajar biasa aja. Tapi kalau kita berteriak misalnya salesnya itu pas lagi azan eh, tolong ya yang yang apa? Yang yang Muslimah, tolong. Ini waktunya solat, silakan solat. Aneh, terasa aneh, terasa aneh tak? Aneh, karena kita nggak pernah dengar semacam itu. <laughs> Itulah. Begitu ada seorang yang pakai cadar masuk ke mal, masuk ke pertokoan. Begitu masuk, langsung mereka tu melihat semua. Jadi, jadi apa tontonannya kan? Nah, tapi begitu orang pakai rok mini. Fem, biasa aja, paling sampai lima tiacu banget tuh, kadang -kadang. ya kan? Nah Itu loh sekarang, kalau orang pakai rokok, jalan pakai rokoknya, orang ada yang merasa heran dengan melihatnya, biasa aja, ya kan? Tapi kalau contoh Ma Ustaz jalan, dimana? di mana? Di mall sambil gini-gini misalnya, sambil gini-gini. Kira-kira gimana? Ini orang gila kali ya. Masa siwa, siwakan siwa, nggak tahu. Ini orang gila. Masak kayu masuk ke mulutnya. <laughs> orang baca koran di kendaraan umum biasa, bangga malu. Wah, ini orang intelek nih baca koran hebat bacanya koran. Cuba baca koran. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhabulna syadzorang aji bacaan. Merasa heran, heran? Kan? <laughs> Ayah bela ni kamu? Masuk ke mall pakai bawa oh, siwa, siwakan ni. Nah, nggak mau ayo baca qur'an baca quran besok kita ke mall semuanya kita ke mall ngapain baca quran satu satu duduk di pinggir baca quran itu tuh ada yang mau ada yang mau nggak ada yang mau nggak tuh tapi kalau semua besok harus pergi sama-sama ke mall bawa koran satu satu oh biasa bawa koran ayo. itu itu lo zaman sekarang Nah, jadi orang semacam itu, jadi kalau kamu menganggap mengangkat seorang untuk menjadi saudara kamu, sahabat kamu, kerabat kamu, apalagi suami kamu, maka itu yang akan mewarnai kamu itu dia itu, gitu loh. saudara, kerabat, anda itolan, ataupun suami itu adalah orang yang paling bisa merubah. Makanya kan Nabi Muhammad saw bersabda zaman hadisnya, Saya tiadakum zamanun. Al-Lizi, Laiy Salam Lizi Dini Dinihu, hatta Yafirah Min Shahikin Ila Shahikin, Wamin Juhir Ila Juhir Katta Labi Bayna Ashbalih. Yang artinya, bakal nanti datang suatu zaman kepada kalian dimana pada zaman itu yang berpegang teguh dengan agamanya tidak akan selamat kecuali kalau dia itu berpindah dari satu puncak gunung ke puncak gunung yang lainnya. Ya, selamat. Atau tinggal dalam gua. Kalau semua terkontaminasi dengan fitnah, pindah ke gua yang lainnya yang belum terkontaminasi. Selamat. Kalau enggak, enggak selamat. Seperti kita. Hidup di keramaian. Hidup di antara banyak manusia. Susah untuk kita selamat. Ini sudah zamannya. Kenapa? Fahina izin, kata Nabi Muhammad SAW, hallatil uzubah. Di saat itulah, kalau sudah terjadi yang semacam itu, lebih baik enggak kawin. Sehingga sahabat Nabi, komplain kepada Nabi Goliath, s.a.w. Bukankah engkau memerintahkan kami untuk melaksanakan perkahwinan? Maka dijawab oleh Nabi SAW, Bala. Walakin hina izin. Halakur rajuli ala yadai abawaih. In kana lahu abawani. Fa in yakun lahu abawani. Fa halakuhu ala yadai zaujatihi. Karena pada saat itu, kehancuran kebinasaan seseorang itu terletak kepada kedua orang tuanya. Yang menyebabkan banyak orang sekarang ini binasa. Banyak orang yang tidak ada keimanannya. Jauh daripada moral baiknya. Itu siapa? Orang tuanya. Yang menyebabkan orang tuanya. Tega terhadap urusan dunianya. Tapi tidak tega urusan akhiratnya. Jadi terbalik. Pikirannya itu orang sekarang itu terbalik. Lebih baik mereka itu. Dibakar di neraka. Asalkan tidak dibakar di dunia. Lebih baik mereka itu. Bertelanjang tidak pakaian di akhirat Daripada mereka bertelanjang di dunia Gitu loh, mereka itu Teganya itu cuma sebatas itu Nah itu Terus kalau semua mereka gak punya orang tua Istrinya yang merusak Coba lihat sekarang kebanyakan 85% laki-laki itu apa katanya istrinya Jadi kau ngapa-ngapain Apa katanya istrinya Mau beli ini mau beli itu, apa katanya istrinya Yang dominan, yang berpengaruh Besar dalam rumah tangga itu Istrinya, bukan suaminya, istrinya kalau sudah yang semacam itu terjadi, maka yang terjadi itu adalah hawa nafsu yang menyebar di mana-mana. Hawa nafsu yang dominan. Karena perempuan itu mau dilepaskan daripada fitnah itu susah, gak bisa. Ngerti gak? Nah jadi gak benar. Kalau istri yang mengatur suami gak benar, suami harus mengatur sendiri. Suami yang harus memimpin, bukan istri yang memimpin. Walaupun kamu mengerti ilmu, walaupun. Walaupun kamu sadar, walaupun. Cara berpikirnya perempuan dengan laki-laki itu beda. Nanti nggak? Cara berpikirnya laki-laki itu -laki mandang jauh ke depan. Tapi kalau perempuan jauh ke belakang. Gampang kalau semua kita mau buktikan benar apa tidak kata-kata itu gampang. Ayo kita sama-sama eh, memprediksikan apa yang akan kita beli saat kita mau berangkat ke mall. Kamu perempuan, ustadz laki-laki. Saat mau ke mall, kamu mau beli kaos? mau beli celana, olahraga, mau beli sepatu olahraga. Tulis. Tuk, tuk, tuk, tuk. udah. Kamu, tulis. Apa yang kamu inginkan, tulis. Nanti berangkat sama-sama. Pulangnya beda yang kita beli. Kalau laki-laki, yang apa yang ditulis, itu yang dibeli. Tapi perempuan, enggak. Dan herannya lagi, perempuan, begitu sampai di rumah, banyak kalangan wanita itu yang berat, ya kenapa aku beli yang kayak gini? Loh, emang siapa nyuruh? Siapa yang maksa? Kau baru di rumah nyeselnya? Itu loh herannya perempuan. Nggak bisa dipungkiri itu. Iya tidak? Kenapa menyesal kemudian? Kenapa? Kok nggak waktu beli itu dipikirkan dulu. Nah, akhirnya mau beli ini, mau beli itu. Yang dicatat nggak ada sudah uangnya habis. Nah itu perempuan. Kalau lagi-lagi nggak? Nah, oleh karenanya Allah Ta'ala menegaskan. Arjjalugawamunah. -Nisa, oleh karenanya pula. enggak ada nabi satu pun. Dalam keadaan perempu, perempuan. enggak ada nabi perempuan. Karena seorang nabi itu harus, harus menjadi pemimpin. Harus ditunduki. Gimana kita tertunduk pada perempuan. Nah, tapi walaupun demikian. Setiap laki-laki tidak mungkin hidup tanpa perempuan. Nantinya, setiap laki-laki tidak mungkin hidup tanpa perempuan. Bagaimana akan dilahirkan orang melahirkan perempuan. Hmm. Nanti tidak mungkin. Lepas dari perempuan. Perempuan, Makanya kan, bagi laki-laki, Perempuan adalah yang paling agung. Siapa dia? Ibu. Tapi kalau perempuan, Laki-laki yang paling agung. Siapa dia? Suami. Ibu nomor berapa? Suami nomor satu. Tapi kalau bagi suami, ibu nomor satu. Perempuan nomor satu. Nah, kan hebat kan? Pemimpin, tapi di atasnya itu masih ada seorang wanita. Nah, jadi sebetulnya, Islam itu tidak mengintimidasi, okay, tapi Islam itu justru mengangkat tinggi harkat seorang wanita. Bahkan kata Rasulullah SAW, makro ma manisa illa karim, wa maahana hunna illa lain. Tidak ada satu orang pun yang memuliakan wanita kecuali dia itu adalah orang mulia di sisi Allah, dan tidak ada seorang pun yang menghinakan seorang wanita kecuali dia itu adalah orang yang tercela di sisi Allah. Bahkan keturusan hadis itu berbunyi lain du itu. Kalau sumpah aku dipanggil orang dikatakan orang. Waliban laima, ahabu ilya min magluban kariima, ahabu ilya min anud al waliban laima. Kalau aku dikatakan kalah sama istri, asalkan aku mulia sisi Allah, nggak apa-apa. Jangan sampai aku dikatakan menang kepada istri, tapi aku tercela sisi Allah. Itu sabdanya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk yang memuliakan dan dimuliakan. Dan berhak mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga mudah kepada kita semuanya untuk menjadi seorang wanita yang solihah, anak yang solihah, istri yang solihah, ibu yang solihah, nenek yang solihah, yang sangat dominan dalam pendidikan anak cucu kita, bahkan dominan di dalam perubahan keimanan, ketakwaan suami kita dan orang yang ada di sekitar kita. Allah Hadi Nia. Wabillah.